Ma'ashirul ulama' al-fudala, ma'ashirul as-satidha' al-qurma Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, solat, subuh yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah, sampai hari ini pada bulan suci Ramadan Kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga bisa mengamalkan ibadah puasa dan juga tentunya saat ini usai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan hadir dalam majiz ta'lim. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melipat gandakan pahala bagi kita semua. Allahumma Amin. Dan juga mudah-mudahan Allah menerima Amalan ibadah kita Khususnya pada bulan suci Ramadan Dari Ibadah-ibadah yang wajib Seperti Sholat fardu Lima waktu Ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya Sholat malam Termasuk tarawah Termasuk juga Sholat witir Dan juga Ibadah selain sholat, tentunya ibadah puasa. Belum lagi ibadah yang berupa bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau juga ibadah sunnah semacam ibadah taklim saat ini. Belajar ilmu. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah SWT. Allahumma, Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tentunya kalau bicara tentang Ibadah pada bulan puasa Banyak sekali Fadilahnya Pahalanya juga banyak sekali Dan mudah-mudahan Banyak guru-guru kita Yang sudah menerangkan Baik itu lewat Khutbah, Jumat Pengajian-pengajian Bahkan sekarang Acara-acara pengajian di televisi, walaupun disampaikan oleh anak-anak kecil, anak-anak remaja maupun yang dewasa, alhamdulillah banyak menerangkan tentang Fadilah Romadon, Fadilah ibadah, itu semua dapat memberi semangat bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi mahalah. Namun pagi hari ini mumpung ada kesempatan saya ingin menyampaikan beberapa masalah yang seringkali timbul dalam benak kita yaitu bolehnya alias disyariatkannya sholat wetir berjamaah khusus pada bulan suci Ramadan sholat wetir itu syariat Selain pada bulan suci Ramadhan adalah dilaksanakan sendiri-sendiri tidak berjamaah. Kalau kita mau sholat witir pada bulan-bulan sebelum Ramadhan kan malam hari kita bangun ya bisa sholat tahajud dulu, kemudian sebelum selesai sholat tahajudnya sebelum tidur. Maka disunahkan untuk Solatnya itu ditutup dengan Solat wetir Nabi bersabda Jadikanlah solat wetirmu itu Sebagai Akhir dari solat sunnahmu Mali emas Artinya solat malam Solat sunnah malam Sehingga kita dianjurkan Bahwa wetir itu Kalau bisa kalau memang sudah terbiasa sholat tahajud atau sholat malam bangun malam, nah batal isya kita jangan sholat witir. Kemudian nanti waktu bangun malam, kemudian kita sholat terserah mau berapa rakaat. Kalau sholat malam kan tidak ada hitungannya ya berapa rakaat. Yang penting dilakukan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kemudian ya mau seribu rakaat juga boleh ya kalau kuat seribu rakaat wah orang sholat seribu rakaat gitu kalau zaman sekarang mungkinnya kayak nggak ada ya malam sholat seribu rakaat itu berat ya apalagi masih banyak acara-acara paling tidak ibu-ibu nonton sinetron misalnya bu ya repot ya disuruh sholat malam berapa seribu rakaat nah, kalau bapak-bapak yang muda-muda mungkin saat sekarang ada bola dan lain sebagainya ya udah susah tapi zaman dahulu itu banyak Para ulama-ulama itu orang-orang soleh yang melakukan sholat sampai seribu rakaat, sebagaimana diriwetkan dalam biografi Sayyidah Robi'ah Al Adawiyah, seorang waliyatun dari kekasih Allah, wali Allah tapi perempuan, namanya Sayyidah Robi'ah Al Adawiyah. Itu dalam biografinya beliau terkadang sholat malam itu sampai seribu rakaat luar biasa ini seorang ibu ibu ya seorang ibu ibu sholatnya berapa seribu rakaat sampai sampai beliau itu tidak sempat menikah tidak sempat menikah karena sudah asyik hidupnya itu bersama Allah subhanahu wa taala suatu saat pernah dilamar oleh seorang laki laki juga Minal awlia itu Beliau Syidah Rubial Adawiyah mengatakan intinya intinya ini, tak apa, apa kalau engkau mau menikah denganku asalkan engkau beri kebebasan aku untuk menjalani kehidupanku dan syaratnya engkau tak boleh cemburu. Itu katanya, engkau tak boleh cemburu. Kata yang malamar ini, gimana saya punya istri kok saya enggak boleh cemburu. Kemudian ditanya Apa sebabnya? Kalau aku mau menikah denganmu Kok aku tidak boleh cemburu? Katanya Jawabannya Ya katanya. karena setiap hari Aku ini sudah ketemu kekasihku Aku setiap hari Setiap saat ketemu kekasihku Nah ini Kalau engkau mau menerima Aku sebagai istrimu Syaratnya engkau tidak boleh cemburu Ya yang kedua, engkau memberi kebebasan aku Untuk bertemu dengan kekasihku Setiap pemawan Laki-laki, ya sudah punya istri Kok istrinya minta ketemu kekasihnya itu Gimana? Dan gak boleh cemburu Harus memberikan waktu Seluas-luasnya Bagi Sayyidah Rubil Adawiyah Kemudian ditanya lah, Terus siapa kekasihmu? Katanya. Kekasihku adalah Allah SWT Karena setiap saat aku ini Sholat kepada Allah SWT Bahkan aku lupa kepada dunia Jadi kalau aku punya suami Mungkin aku lupa kepada suamiku Karena aku ingat kepada Allah Maka itu suaminya harus bisa masak sendiri Nyuci sendiri, kora-kora sendiri ya Karena si Darugah Adawiyah Sudah kadung dirinya ini Mencintai Allah Sampai kalau sholat dari awal hingga akhir Itu bisa sampai seribu rakaat Kita gimana ini Bapak-bapak mampu gak gini Keok Keok Ibu-ibu bagaimana -ibu bu? Yo yo. Nah, ini bedanya zaman sekarang dengan zaman dahulu kala. Baiklah, saya kembali kepada asal permasalahan yaitu sholat witir. Sholat witir khusus bulan suci Ramadhan itu dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Kalau di Makkah atau di beberapa tempat itu berbeda. Kehidupannya dengan di Indonesia Kalau di Indonesia kita sudah tahu Umum kita bicara umum Bahwa habis sholat isya Baik itu yang dilakukan di masjid Di musyola, di kampung-kampung Bahkan di rumah tangga masing-masing Kalau lagi sholat berjamaah Kan ada ya Satu keluarga sholat berjamaah Bapaknya yang imami makmumnya ibunya dengan anak-anaknya ada sebagiannya di pondok-pondok pesantren pondok di tempat saya itu gitu ya sudah saya tidak ke masjid karena harus mengawasi para santri untuk ikut sholat teraweh kan gitu ya ya umum lah kalau di Indonesia semacam itu habis sholat isya sholat teraweh kemudian biasanya langsung disambung dengan sholat Witir umum di Indonesia Salat witirnya itu pertama 2 rakaat kemudian ditambah dengan 1 rakaat. Jadi praktis praktis ini salat isya 4 rakaat kemudian biasanya ada waktu salat sunnah ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat umum aja kita bicara umumnya ya. 2 rakaat Kemudian dilanjut dengan sholat tarawah. Berapa? 20 rakaat. Kemudian dilanjut dengan sholat witir 3 rakaat alias 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 jadinya 3 rakaat. Sudah selesai. Pulang. Yang dari masjid pulang. Kalau ada kuliah. Habis tarawah yang ngaji. Kalau ndak ada terusan kan itu umum ya, yang di rumah ya terserah, yang ibu-ibu mungkin mempersiapkan untuk masak besok atau untuk apa sahurnya kan demikian ya. Dengan tidur bu ya biasanya, ya, ya itulah kebiasaan masyarakat Indonesia. Biasanya umumnya sampailah persiapan-persiapan itu hingga jam 9 atau jam setengah sepuluh, kemudian pada istirahat, betul? umum aja kita bicara umum ya mungkin kalau hari ini berbeda mungkin ya hari-hari ini yang muda-muda lihat bola mungkin ya ada yang lihat debat capres juga ya tapi secara umum jam setengah sepuluh tidur menunggu sampai jam tiga bangun untuk apa sahur kan gitu kita bicara umum sekarang biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang rajin sholat malam ini kadang repot juga ini saya pingin sholat lagi nih tapi tadi sudah ditutup oleh weter betul bang kalau ndak ikut weter di masjid rasanya gimana gitu ya udah padahal saya kepingin sholat malam ini gimana caranya nah, nanti saya jawab berbeda kalau kejadian itu di Makkah atau di Medina atau kebanyakan wilayah-wilayah negara-negara Arab kebiasaannya berbeda dengan kita. Kalau di Arab saya alhamdulillah 8 tahun di sana jadi ya bisa cerita saya. Itu orang bangun tidak tidur artinya bangun tidak tidur biasanya mulai pada zuhur sebut sajalah zuhurnya kalau saya anggap telat ya duhurnya, sholat duhurnya jam 1 kalau saya anggap telat sudah, jam 1 sudah jam 1, 2, 3, 4 5, 6 maghrib itu tidak tidur dilanjut dengan isya tidak tidur kemudian sholat terawek tidak tidur kemudian dilanjut lagi mau weder berapa sampai adhan subuh tidak tidur Bahkan kalau ada kantor Misalnya kantor PLN Kantor pos Itu gak ada yang buka pagi Bukanya malam Biasanya buka jam setengah sembilan Sampai jam tiga malam Itu kalau di Saudi Sehingga Orang mau sholat wetir Mau ngatur Kapan mau sholat wetir itu enak Gak repot Kalau kita kan repot soalnya ada tidur dulu ya dah abis itu bingung ini nanti saya surat witr kan tadi sudah surat witr padahal witr itu ganjil lah sholat malam bagaimana kalau di Saudi saudinda abis sholat isya mau sholat witr ngambil 2 rakaat atau 4 rakaat sholat witr sudah beraktivitas yang ngaji-ngaji yang belajar-belajar seperti kehidupan kita di ramadan pada siang hari yang kerja-kerja jadi ibu-ibu misalnya mau kerja jualan di pasar itu ya kerjanya malam hari. Nah nanti sudah asik-asik sudah mendekati subuh alias tarham baru di sini ya mendekati tarham baru orang sholat sholat witr mau sholat malam mau nambah terakhir sholat witr selesai jadi enak masalahnya kita di Indonesia ini beda habis isya. Terawak, wetir, tidur Malam hari bangun Gimana caranya kita ini? Kadang-kadang repot ya Nah saya membaca Banyak kitab-kitab Keterangan-keterangan tentang bab ini Ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Kalau bisa Ini yang paling afdol Yaitu kita mengakhirkan sholat wethir jadi habis sholat raweh ndak ikut sholat wethir di masjid cuman bagi kita berat nggak enak sama tetangga ndak enak sama kawan ya ndak kenapa nggak mau sholat wethir di sini nggak sabah buat takut kita di ya terjadi fitnah betul pak nggak ya. enak rasanya kan gitu ya nah, itu paling Abdol bapak-bapak tidak sholat wethir dulu di masjid kemudian wetirnya nanti di mana? di rumah itu pun kalau kemungkinan besar Bapak bangun malam dan bisa melaksanakan sholat wetir di malam hari lega keringan ya kalau udah kesiangan kan gitu tapi kalau puasa biasanya kita bangunnya jam setengah tiga jam tiga kan gitu ya masih bisa jadi pendapat pertama mengatakan akhirkan saja jadi kita nggak pakai ikut sholat di masjid kalau tidak fitnah. Tapi di masyarakat kita ini susah. Teraweh kurang satu aja sudah, nyum ngapain dia ya? Ditanya nggak mungkin gitu ya. Kalau sehari tidak apa apa mungkin batal. Kalau tiap hari jadi pertanyaan, wah ini tidak sama alirannya sama saya ini kan gitu ya. Itu jadi masalah. Sebagian ulama memberikan masukan termasuk madzhab syafi'i, madzhab maliki, madzhab hanafi. Atau empat mazhab tersebut mayoritasnya mengatakan demikian. Bahwa menjadikan sholat wetir untuk penutupan sholat sunnah. Itu hanya masalah afdal atau tidak afdal. Artinya kalau mengikuti pendapat ini termasuk juga pendapat para ulama syafi'iyah. Bahwa akhir sholat itu tidak harus sholat wetir. Jadi gimana pelaksanaannya boleh demikian walaupun tidak of tapi tetap dapat pahala yang berlipat ganda ya gimana caranya ya pertama kita sholat isya kemudian sholat teraweh kemudian ditutup dengan sholat witr dua rakaat plus satu rakaat alias ganjil nah kalau kita bangun malam sebut saja bangun jam 2 malam maka kita sholat mau sholat tahajud berapa saja terserah 2 rakaat, 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi sampai 6 rakaat, sampai 8 rakaat, kuat berapa kali terserah. Apa itu selesai tanpa ditutup lagi dengan sholat witir. Jadi sholat wetirnya ditaruh sebagaimana di masjid itu tanpa malamnya nambah sholat wetir. Karena Nabi juga pernah bersabda, jangan jadikan dua kali sholat wetir dalam malam harimu. Justru tidak boleh sholat wetir dua kali dalam malam harimu. Artinya sholat wetir kan sholat ganjil. Kalau sholat wetir itu dijadikan dua kali di masjid sholat wetir nanti di rumah sholat wetir lagi kan berarti 6 jadinya kalau 6 namanya genap bukan wetir jadi gimana menurut para ulama caranya kalau memang harus demikian ya sudah malam hari sholat 2 rakaat sesuai dengan kemampuan dan kemauan habis itu tidak perlu ditutup sholat wetir memang kalau dihitung afdolan mana Ya afdolan sholat wetirnya ditaruh terakhir Kemudian Sebagian para ulama memberikan solusi Ini pun kalau tidak terjadi fitnah Caranya begini Sholat wetirnya itu Menyecil, dicecil Ya apa dicecil Jadi di masjid Ikut sholat wetir Pertama dua rokaan. Ya, Kemudian imam kan berdiri lagi Begitu imam ini Sholat wetir satu rokaat Bapak-bapak atau ibu-ibu Niat jamaah Sholat wetir dua rokaat Nambah sendiri Jadi imamnya salam Kita tidak salam Nambah berapa satu rokaat Berarti genap Sudah Nanti setelah tidur Dan bangun malam Ya sudah kita sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terserah niatnya wether walaupun niat sholat wether tapi dua rakaat itu sudah terhitung sholat tahajud juga. Nah sebelum akhir baru ditutup sholat satu rakaat. Itu namanya dicicil sholatnya. Ya boleh atau tidak boleh? Boleh asalkan tidak menimbulkan Fitnah tidak menimbulkan Fitnah Yang jadi pertanyaan ini, misalnya saya ini ya, wah wow, enak ya jadi makmum lah saya gimana jadi imamnya? Nah masa saya nanti salah dua rakaat juga artinya empat rakaat kan nggak jadi imamnya betul saya. Betul lah, ya repot jadi imamnya. Lah untuk imamnya maka tata caranya ya mengikuti pendapat yang tadi saja sholat wetirnya di masjid tetap 3 rokaat 2 tambah 1 kemudian selesai pulang malam hari kalau mau nambah sendiri yang imam itu ya sudah nambah tapi bukan sholat wetir melainkan sholat hajat sholat tahajud, sholat apa saja ya 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat selesai tanpa harus ditutup dengan sholat wetir Maka jadilah sholat witir tersebut tetap mengikuti sunnah. Cuman, cuman ini yang afdal tetap yaitu mengakhirkan sholat witir pada setiap waktunya. Cuman masalah afdal. Lah imamnya pada afdal, imamnya dapat pahala pahalangi mami. Yaudah, bagaimanapun juga seorang imam pahalanya jauh lebih besar daripada ma mu. Maka Imamnya sudah mendapatkan afdoliah keutamaannya sebagai imam sholat di masjid, walaupun tidak mendapatkan afdoliah sholat witir diakhirkan pada malam harinya. Ya kata orang Simasari Bedu kan gitu ya Pak Pok alhamdulillah itu tata cara sholat witir berjamaah. Jelas ya, jelas ibu-ibu, jelas, baik. Kemudian saya tambah lagi tentang masalah berkaitan dengan puasa. Begitu solat witr terakhir selesai, maka datanglah waktu sahur. Nabi SAW bersabda: "Tasaharu fa'inna fi sahuribarokah kalian bersahurlah. Jangan sampai tidak sahur, bersahurlah. Karena di dalam sahur itu mengandung barokah terserah sahurnya boleh sahur nasi boleh sahur kurma boleh roti boleh makanan berat-berat ya. atau ada kalanya orang itu gak terbiasa sahur nasi sahurnya apa? saya biasanya cuma ngopi saja gak apa-apa bila mana ngopinya itu memang menambah kekuatan sudah terbiasa apa, apa Yang penting sebelum sholat subuh, sebelum masuk waktu sholat subuh itu ada makannya atau memasukkan sesuatu dalam perutnya itu namanya sahur. sesungguhnya di dalam sahur itu banyak barokahnya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya kapan sahur itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Setiap bulan Ramadan khususnya, khususnya bulan Ramadan, setiap hari itu ada dua muadzin. Ada dua muadzin. Apa muadzin? Orang azan. Yang pertama, azan pertama dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini azan pertama, saya gambarkan saja. Kalau andeka kata di Indonesia itu Sayyidina Bilal adanya, adanya jam 3 malam, adanya jam 3 malam, fungsinya apa adanya Sayyidina Bilal adalah untuk membangunkan masyarakat, kalau sekarang diganti oleh kita-kita warga Indonesia dengan musik patrol ya? Dengan patrol, anak-anak muda-anak -muda itu keliling ya, sahur-sahur kan sahur, gitu ya, sahur-sahur kan sahur, gitu ya, itu sebenarnya pengibaratan di zaman Nabi itu diadhani oleh Sayyidi Nabila, jam berapa ibarat di Indonesia, jam 3 malam, sudah itu diperintahkan untuk sahur, Kemudian azan kedua azan subuh, jam berapa azan subuh Pak sekarang di sini? Jam 4. Itu yang azan diperintahkan adalah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Kebetulan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang maaf maaf buta mata ya. Apa? Tuna netra. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum Beliau adalah seorang sahabat Yang tunanetra Itu diperintahkan oleh Nabi Untuk azan Sebut saja kalau di Indonesia ini jam 4 Jadi Sayyidina Bilal azannya jam berapa? Jam 3 Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum azannya jam 4 Suatu saat ada sahabat Yang bertanya kepada Nabi Ya Nabi Allah Wahai Rasulullah Kapan waktunya kita sahur? Kata beliau secara ringkas. Setelah engkau mendengarkan adzanya Bilal. Engkau boleh makan. Tapi setelah mendengarkan adzanya Abdullah bin Umi Maktub. Tidak boleh makan alias sudah waktunya subuh. Ya, itu di zaman Rasulullah Wasallam. Nah zaman sekarang. Alhamdulillah lebih modern, lebih nyaman. Kalau jam 3 malam kita dibangunkan oleh patrol anak-anak muda, paling tidak kita sudah punya baker sendiri-sendiri kring ya dak. Kita sudah punya yang menggugah atau membangunkan orang tidur dengan segala macam yang kita miliki, peralatan modern. Nah, kemudian datanglah waktu subuh yaitu azan subuh dan Alhamdulillah di masjid-masjid Itu ada tarhem Sebelum subuh Apa bisanya tarhem? Nyetel Tartil Al-Quran ya Nyetel kaset Al-Quran Nah Menurut para ulama demikian Malayatimubihil wajibu Illabihi fawwal wajib Sesuatu yang Tidak bisa sempurna Kewajiban itu Kecuali dengan sesuatu itu Maka sesuatu itu Menjadi wajib Contoh demikian Orang Mau sholat Pakai sarung Alias penutup aurat. Penutup aurat, Ya mau sarung mau celana Ya saya bicara sarung aja Karena ini semuanya sarungan ya. Orang mau sholat Bapak-bapak ini itu kan wajib menutup aurat Salah satu tata cara menutup aurat itu Pakai sarung Maka Sesuatu Yaitu sholat Yang tidak bisa sempurna sholatnya itu Kecuali dengan menutup aurat Maka menutup aurat itu hukumnya wajib Demikian juga Sesuatu yaitu sholat Yang menutup aurat itu Harus pakai sarung Ya tak? Andai kata tidak pakai sarung maka auratnya tidak tertutup maka pakai sarung itu hukumnya wajib. Jelas? Ini kaedah fighia. Pakai sarung hukumnya apa? Wajib. Kapan wajibnya? Kalau mau solat menutup aurat. Demikian juga masalah sahur. Kita tidak bisa menentukan persis kapan waktu adzan subuh kecuali kalau di masjid begitu mu adanya mengangkat mik sudah ambean wah ini berarti sudah waktunya ya dah tapi kalau di rumah kan repot nah ada celah waktu antara orang boleh makan dengan orang tidak boleh makan yaitu menunggu azan maka celah-celah menunggu azan yang oleh orang sekarang diberi nama tarhem imsak tarhem alias imsak sesungguhnya melebihi waktu imsak itu begitu masuk imsak seseorang itu diwajibkan untuk tidak makan. Agar apa? Agar tidak sampai pas makan makanannya ada di mulut tiba-tiba Allahu akbar Allahu akbar bisa batal itu. Agar tidak batal, maka dibatasilah oleh para ulama dengan istilahnya im Imsak. imsak itu mencegah sesuatu dari makanan namanya imsak. Amsaka yumsiku imsakan yaitu memegang. Alias mencegah sesuatu jangan sampai makan di waktu imsak. Karena imsak itu sudah dekat dengan adhan subuh. Sebenarnya di saat imsak itu sendiri itu masih boleh minum. Kalau awal imsak misalnya tas. Baru di setelkan kiroa. Allahu ah. Biasanya gitu kan ya. Ini ada masih boleh minum. Ya kalau memang terakhir kepingin minum, Ya waktu itu saja. Tawodnya. Allahu bilaliminasyaumpanimrojim. Wah sudah waktunya imsak. Cepat minum. Ya. Selepas itu enggak minum lagi. Karena umumnya di daerah kita atau di wilayah kita imsaknya itu bisanya mengambil waktu berapa? seprapat jam ya, lah. seprapat jam sebelum adhan masih ada waktu tapi kalau sudah adhan Allahu Akbar Allahu Akbar atau biasanya kalau kiro'a kiro'anya itu sudah sadakallahu al-azim Ya, jangan minum atau jangan makan. Takutnya apa? Waktu di tengah alias minum itu belum sampai masuk rongrongan sudah adzan waktunya, maka bisa membatalkan puasa. Kenapa kok demikian? Karena adzan di daerah kita, khususnya di Indonesia, itu waktunya kan tidak persis-persis amat. Maksud saya begini, setiap masjid punya kebijaksanaan sendiri. Ya udah, ada diakhirkan kadang-kadang kalau tidak gitu yang muadinya telat sedikit mungkin masih wudhu atau apa kan tidak persis jamnya misalnya persis jam 4 masjid ini jam 4, sana jam 4 lebih 1 menit yang di sebelah sananya jam 4 kurang 1 menit kan demikian kan prakteknya lah kita tidak tahu kapan tepatnya yang diperintahkan Nabi jangan sampai mendengarkan adanya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum Padahal Sena Abdullah bin Umatum di Singosari saja buahnya yang agen kan. Ini yang mana yang tepat? Nah agar tidak kelebihan waktu imsak alias sahur. Maka sebaiknya minimal kalau imsak itu ya sudah selesai tidak makan lagi. Nah khususnya ini ya repot kadang-kadang ada orang-orang yang merokok ini. Yang saya pernah tahu dia merokok. Saking asiknya merokok. Imsak katanya emang kurang sedikit. Ada, sudah. Walaupun kadang-kadang, sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah dan sopu, rokoknya belum selesai. Katanya gini, ada adanya belum selesai aja. Eman tinggal 2 sedotan, tinggal sedotan. Disedotnya bantal. Pernah kejadian kayak gini pak? Ada. Ya, hati saya oknum, oknum dia. Oknum-oknum itu ada. Ini tidak bener namanya dak bener. Maka orang yang merokok tatkala sudah masuk waktu azan atau imsak pada batas akhir masih terus wong oh, adanya belum selesai aja. Ini sebenarnya dia tidak puasa karena termasuk batal puasanya. Karena rokok itu membatalkan puasa. Jelas Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jelas batasan-batasannya ya? mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berukahnya dan mudah-mudahan kita juga rajin untuk sahur ya karena sahur itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat apa saja banyak kok oh, ibadah sunat bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar yang doa-hir ya bukan sekedar yang tadi sholat terus apa baca Quran terus apa lagi sedekah, sedekah uang maksudnya. Banyak yang tidak demikian. Mau baca-baca dalam hati, baca selawat, baca istighfar, ya enggak yang orang tidak tahu gitu ya. Nah, itu juga termasuk ibadah-ibadah yang banyak barokahnya dan banyak pahalanya. Orang sudah kadung kerja di kantor, ya sambil kerja sambil bawa tasbih, baca selawat. Kalau waktu kosong baca selawat, orang enggak tahu. Itu juga ibadah yang besar pahalanya di mana? Di bulan suci. Ramadan. Oh, atau mengkaji Saya ingin mengkaji ilmu ini Ilmu agama Saya ingin tahu isinya Al-Quran itu apa Dibaca, ya belajar, belajar Oh saya mendengarkan ini dan segala macam Yang isinya menambah pemahaman Wawasan terhadap ilmu agama Nah itu kan namanya ibadah yang tidak gohir Bahkan kadang-kadang tidak diketahui oleh orang lain Nah itu selagi itu suatu hal kebaikan Dilakukan pada bulan suci Ramadhan maka pahalanya insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khada wal afwu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.